Assalamualaikum Sudarlun, Berita Malam Medisi hari ini, Kamis 31 Januari 2019, dibacakan Ardiansyah. Pemko Loks Mawai pindahkan terminal bagi angkutan umum antar kota. Pemipasan lahan untuk pembangunan Waduk Tiro perlu libatkan tokoh. BPN Loks targetkan selesai 4.000 sertifikat tanah tahun ini.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 Sudarlun pemerintah kota Loksemawe mulai memindahkan terminal bagi angkutan umum antar kota dalam provinsi seperti L300, jumbu ataupun angkutan umum berbadan sedang. Pemindahan dilakukan dari terminal bus Cunda ke terminal Labi-Labi di Jalan Pase dan mulai berlaku sejak Jumat besok. Walikota kota Loksemawe, mengatakan pemindahan loket L300 dan sejenisnya ke terminal Labi-Labi berdasarkan penertipan angkutan umum di samping dalam upaya meningkatkan PAD sektor retribusi ker sejak 2 tahun ini Pemko Lok kehilangan PAD retribusi yang disebabkan terminal bus Cunda sudah dikelola pusat. Suaidi menyebutkan dengan adanya pemindahan Loket L300 dan sejenisnya, selain bisa meningkatkan PAD, diharapkan dapat memajukan terminal, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Suaidi mengaku saat ini masih ada fasilitas tambahan yang harus segera dibangun di terminal, seperti Loket, MCK, serta pagar keliling. Ia menambahkan untuk pemindahan terminal angkutan L300 dan sejenisnya dasarnya sudah kesepakatan dengan pihak pengelola. Bila dalam satu bulan ke depan masih ada awak angkutan yang tidak patuh, maka akan diambil tindakan tegas. Sudirulun proses pembebasan lahan untuk pembangunan waduk Tiro telah dilakukan sejak 2014 namun hingga kini belum membuahkan hasil. Karena itu diusulkan pembebasan lahan agar melibatkan tokoh kecamatan Tiro agar ada transparansi anggaran. Anggota DPD RI, Ghazali Abbasadan, mengatakan pembangunan Waduk Tiro dan ruko yang merupakan program Bapenas dan Kementerian Keuangan RI. Persoalan pembebasan lahan masih terkendala di Waduk Tiro berada dalam kawasan Gampung, Belang Kedah, Kecamatan Tiro. Karena itu pembebasan lahan harus melibatkan tokoh masyarakat di Tiro. Ghazali menambahkan tahun ini pembebasan lahan dilanjutkan Pemkap melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPNPD. Hal itu salah satu bentuk dukungan Pemkap yang nantinya dilaporkan kepada Kementerian PUPR RI. Sebab pembangunan Waduk Tiro dan ruku tidak boleh gagal dilaksanakan di PD. Kehadiran proyek itu akan menyumbangkan air melimpah di seluruh penjuru PD. Sedarun puluhan karyawan Universitas Jabal Gapur Unigasi Gli diputuskan hubungan kerja secara bertahap. Pemecatan terhitung sejak 1 Januari 2019. Rektor Uniga siglis Suleiman MPD mengatakan pemecatan puluhan karyawan dilakukan karena alasan pihak kampus tak sanggup membayar gaji. Saat ini kondisi keuangan Uniga sedang bermasalah. Menurut Rektor, pemecatan sejumlah karyawan merupakan keputusan yayasan. Hal itu dilakukan karena pemasukan dana untuk kampus tengah menurun. Saat ini jumlah mahasiswa yang kuliah di Jabal Gapur menurun sehingga sumber pendapatan SPP mahasiswa juga menurun. Sulaiman menyebutkan karyawan yang terkena PHK adalah tenaga karyawan di bidang akademik keuangan dan lainnya di Biro Rektorat maupun di Fakultas. Semua karyawan yang di PHK berakhir SK pada 31 Desember 2018. Pengurus Yayasan meminta kepada rektor untuk tidak memperpanjang SK sebelum ada arahan kebijakan dan pertimbangan dari Yayasan. Dalun menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTPS 2019 Badan Pertahanan Nasional Loksmawe menargetkan menyelesaikan 4.000 sertifikat hak atas tanah milik masyarakat. Selain sertifikat juga dilakukan pemetaan 6.000 bidang tanah. Kepala BPN Loks Mawai, Ernie W. Suprihatini mengatakan tim adjudikasi terdiri atas petugas BPN dan juga para aparat desa. Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTPS tahun ini mencakup tiga kecamatan yakni Belang Mangat, Muara 2 dan Muara 1 Panitia Judikasi dan Satuan Tugas PTSP yang sudah disumpah nantinya akan turun ke desa-desa melakukan pendataan guna proses pembuatan sertifikat hak atas tanah ataupun untuk peta bidang tanah. Ditargetkan program PTPS tahun ini akan tuntas pada September 2019. Menurut Erni melalui program ini proses pembuatan sertifikat tanah akan sangat mudah terutama dari segi biaya karena melalui program pemilik tanah tidak perlu membayar biaya apapun karena yang dibebankan kepada pemilik tanah hanyalah materai kebutuhan surat-menyurat dan patok Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM Sudarlun sekda Aceh Singkil, Doktor Andes Asmi, mengundurkan diri dari Panitia Sleksi Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama daerah itu. Pengunduran diri disampaikan sekda melalui surat yang dilayangkan kepada Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid, dengan alasan sakit. Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Aceh Singkil, Ali Asmi, membenarkan sekda mengundurkan diri dari Pansel Lelang Jabatan Tinggi Pimpinan Pratama. Dirinya telah melapor hal itu ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Hasilnya BKN telah menunjuk pengganti. Selain Sekda seorang anggota panselelang jabatan tinggi pimpinan pratama yaitu asisten 3 Sekda Kabupaten Aceh Singkil juga kosong lantaran meninggal dunia. Sehingga BKN menunjuk 2 orang untuk menggantikan Sekda yang mengundurkan diri dan asisten 3. Jumlah Lelang jabatan tinggi pimpinan pratama Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 5 orang. Sebagaimana diketahui Pemkab Singkil melakukan lelang 13 jabatan pimpinan tinggi pratama diantaranya asisten 3 staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Sosial. Sudarlun petani di 5 desa di Kecamatan Jempa Biren kini semakin sulit mengangkut hasil panen ke kota. Pasalnya ruas jalan di lima desa itu kini rusak berat dan sulit dilintasi kendaraan. Petani di lima desa yang sulit mengangkut hasil panen adalah desa Cotmego, Blanggadai, Blangsepeng, Abeusung, dan Palu Selimeng. Saat ini sepanjang 5 km ruas jalan di lima desa bertabur lubang. Warga setempat menyebut kerusakan ruas jalan di 5 desa sudah terjadi beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan. Warga 5 desa sangat berharap pemerintah Kabupaten Biren atau pemerintah Aceh untuk mengaspal ruas jalan yang sudah rusak berat karena mayoritas penduduk di lima desa bergantung hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita malam edisi Kamis 31 Januari 2019. Berita pagi Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com follow juga Twitter @serambifm. Gerlun wassalam.